Mitra Bisnis penerapan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM yang diberlakukan bulan April mulai menimbulkan masalah pada sejumlah sektor usaha karena salah satu poin penting dalam undang-undang ini mewajibkan distributor, agen atau penyalur menjadi pengusaha kena pajak atau PKP sehingga faktur penjualan dengan produsen berupa faktur standar pajak dan bukan faktur sederhana seperti sebelumnya. Padahal cukup banyak dealer atau penyalur yang belum menjadi PKP Sehingga mereka tidak bisa memesan barang karena belum bisa mengisi faktur standar pajak Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan CEO Kirin Dinamika Sentosa Haris Chandra Pak Haris, bagaimana komentar Anda? Penyalur atau dealer itu tidak diwajibkan otomatis harus PKP kalau mereka punya total omset kan masih di bawah 600 juta Tapi memang angka 600 juta kan kecil sekali untuk setahun tuh Jadi almost impossible kalau salah satu dealer Itu mereka masih non-PKP Nah di sini saya pikir Dan banyak termasuk dealer-dealer saya Pak Mereka kadang-kadang pengetahuan terhadap perpajakan itu agak minim Contoh kita begitu mengatakan bahwa mulai tanggal 1 April, cuma satu single faktor, yaitu faktor standar pajak. Reaksinya langsung, lah kalau standar satu pajak saya dikenakan 10%, untungnya aja nggak 10%. Nah, di sini perlu kita memberikan edukasi. Jadi sebetulnya selama ini harganya kan tidak berubah. Dari dulu kita penjualan kepada mereka sih kan sudah include PPN. Cuma sekarang diperincikan uh, harga induknya berapa dan plus PPN berapa dan total berapa. Itu aja perbedaannya, Pak. Sosialisasinya kurang ya, Pak? Kantor pelayan Pajak itu sudah cukup memberikan sosialisasi atau beberapa kali... Kita diberikan penyuluhan mengenai PPN ini. Saya kira dari uh, instansi dirjen Perpajakan, mereka melakukan, itu sudah ada. Tapi apakah cukup atau enggak, sangat tergantung bagaimana WP yang di dalam... Ruang lingkup masing-masing uh, kantor pelayanan pajak. Nah saya pikir ini perlu, memang masih perlu tidak henti-hentinya memberikan penjelasan atau sosialisasi kepada para WP. Jangan kesan bahwa semua transaksi ini itu uh, sudah pasti kena satu pajak yang menakutkan. Sedangkan semua pedagang atau pengusaha itu siapapun menjadi pedagang harus siap untuk membayar pajak. Itu intinya di sana. Lalu apa yang harus dibenahi Pak? Andai kata kalau memang banyak yang belum jadi PKP Nah, kalau dalam hal ini Pemerintah kalau bisa memberikan kemudahan atau kecepatan Untuk mereka yang memang rela untuk mengajukan menjadi PKP Itu harus gampang dan harus cepat dan harus uh, tuntas Kalau seorang sudah ingin melaksanakan satu pembayaran Atau penyelenggaraan pembukuan perpajakan yang benar Kemudian dapat kendala-kendala begitu Lah dia mikir, ngapain saya lakukan ini Ini yang saya pikir perlu segera diperbaiki artinya dalam sikap pelayanan dari kantor pelayanan pajak demikian Haris Chandra dan saya Rizal Andika.